Pak Tony selamat siang Ya. Silahkan Pak Ya itu sama saja Indonesia mau bikin yang namanya jaringan internet sendiri Dalam arti intranet negara Republik Indonesia gitu Jadi yang luar punya itu diblokir aja Lama-lama kita hidup sendiri n Gak perlu orang luar Nah ini sebenarnya hal-hal seperti ini sebenarnya tuh belum begitu perlu ya Yang perlu itu negara lah diurus, rakyat tuh dikasih pekerjaan Yang begini-begini nih sebenarnya Sambil bisa dibilang prioritas nomor dua, bukan prioritas nomor satu.、Mm -hmm. Masa bingung gitu ngapain? Itu juga pada ngurusin beginian. i n t e r n e t itu kan namanya aja udah w w Wuwik. w w i k w u w i wuwik, wuwik, u w i k u w i k u w i m a n a i k u w i k Wuwik, wuwik, w u i k Wuwik, w u i k wuwik. w u k wuwik, wuwik. t u w i k wuwik, wuwik. Wuwik, wuwik, wuwik. Wuwik, wuwik, wuwik. Wuwik, a u w i k Wuwik, a u w i k Wuwik, wuwik. Wuwik, w u i k w a w i s e u w i u w i k wuwik. Wuwik, w u i k Wuwik, w u w i u w i k w i k u w i k i k w u w Uh, kita tuh apa sih yang mau disensor gitu loh Terus ketakutan pemerintah itu apa Dan yang poin nomor dua Kok ada ya n g iseng mau ngurusin yang beginian Sementara、uh, pembajakan Terus sementara ya itulah koran-koran sensil porno itu banyak banget gitu loh Dan itu di depan hidung orang-orang itu, mereka tahulah semua gitu kan, di perempatan jalan tuh bisa dibeli yang seperti itu.、Mm -hmm. so, terus yang beginian ini yang mau dibatasiin tuh, emangnya kita m a u b u a t seperti yang b a p a k tadi sebelumnya. Kalau punya jaringan sendiri, www.MungkinRepublikIndonesia.com, nah itu bisa di, di, di, dibatasiin.、Mm -hmm. Kalau ini kita mau akses. Mau dari Rusia, mau ke Cina, itu tinggal klik aja kita bisa langsung d a p a t apanya yang mau d i b a t a s i n Terima <Garuh>、okay. kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Riki, selamat siang. Selamat siang. Apa nih Pak komentar Anda? Ya, saya cuma mau harapkan b i s a n e m a s i peniputi 1% sekarang itu ya. Bapak lebih keras sedikit Pak, jangan bisik-bisik dong Pak, nggak kedengeran. Ya, saya cuma... mengharapkan difato sendiri Menkominfo itu dari e n g ini sekarang ini ya、uh -huh. itu kita sama aja dengan beberapa yang sebelumnya nggak、yeah. masuk diakal ya out of sense a p yang mau disebut mau dibuat oleh dalam hal ini Menkominfo、uh -huh. yang saya mau tanyakan itu menterinya itu mengerti nggak sih artinya internet itu mengerti nggak gunanya yang namanya W-W-W itu、hmm. Jadi、e, Lebih baik ngurusin yang lain lah Jangan bikin ini, bikin itu gitu ya.、Hmm. Saya pikir ini Sebuah、e, Pekerjaan yang sama sekali tidak ada Artinya seorang menteri Membuat sebuah rancangan yang tidak jelas Apa cenderungannya,、hmm. yang tidak paham Apa sebenarnya yang mau dibuat、hmm. Demikian kira-kira Baik, terima kasih Pak lagi Bapak Dede, selamat siang Sa Dulu p a k ya, m e n d i n g a n y a yang gampangan Dulu lah Misalnya tuh a t a u dulu tuh Tiap-tiap hari film di sinetron Ngajarin orang berbuat jahat、mm -hmm. Ceritanya Kawi n c e、mm、r -hmm. a Itu i tiap-tiap hari tuh yang kita lihat Semua sinetron tuh mengajarkan seperti begitu、yeah. Mungkin itu yang lebih penting Supaya keluarga Indonesia ini Lebih maju nantinya Bahkan di negara barat saja ya Bu ya、mm -hmm. Itu ceritanya n g gak ada yang kayak begitu Bu、mm -hmm. Nah ini kan sangat apa, Ironis gitu Yang di depan mata yang m Usinya diatur dulu, ini yang jauh-jauh,、ah, jadi capek deh. <laughs> Oke,、okay. nah, terima kasih. Ibu Titi, s i l a k a n b u Titi. Mbak, saya mau tanya Mbak, Mbak. kalau kita di, di apa namanya, internet kita kan r e ada a pembicaraannya, saya, saya ngobrol nih sama saudara saya di Belanda gitu ya, kan r e ada videonya juga, kita、hmm. ya, bisa lihat lah, kita rindu gak ketemu ngobrolnya. Apakah juga semacam itu akan disadap? Mm -hmm. Padahal kita bicara mungkin ya biasa kan kalau kita bicara antar saudara ya、mm -hmm. Terus kemudian kalau kita、uh, dengan pengguna internet sudah udah membumi k a y a n y di Indonesia artinya kan kita mendapatkan ilmu ibarat membuka jendela dunia ya、mm -hmm. Nah kan bagaimana untuk membatasi apa waktu kita ngomong a baru A aku dekat Jadi saya nggak ngerti dan kemudian kalau ada pasalnya pasti kan juga k cuma satu、mm -hmm. Pasalnya pasti ribuan dong Nah Kalau pasalnya cuma satu artinya mereka yang melanggar dihukum atau denda sekian juta gitu、hmm. Artinya pemerintah tuh gampang banget cari uang dengan menyalahkan、uh, menggunakan pasal-pasal tadi gitu、hmm. Akhir, Akhirnya pengguna internet yang udah ribuan mungkin udah jutaan ya seluruh Indonesia、uh, Jadi pada rugi semua karena kan dia harus bayar denda d e n g a n gak mau dihukum masuk penjara enam bulan misalnya dengan、uh, apa masuk penjara tiga bulan kan g a k mau ya udah bayar aja di lima juta wah enak banget ya pemerintah cari duit lewat situ satu hari udah dapat b e r a p a miliar thank you mbak baik terima kasih ibu titi bapak Amir selamat siang Iya selamat siang komentar a n kalau saya lihat positifnya aja ini kan pemerintah kan kita semua ini kan repot dengan akses akses porno langsung、hmm. aja di saya ngomong Jadi pemerintah itu sekarang berusaha untuk mencegah itu. Harusnya publik t u h memberi jalan. Jangan cuma komplain gitu. Terima kasih. Pak Faisal, selamat siang. Halo siang, Pak. s i l a k a n Pak dengan komentarnya. Ini, Ini kelihatannya pemerintah ini hanya jago mengatur rakyatnya gitu. Bikin sana, bikin sini, bikin itu. Tapi pelayanan terhadap masyarakatnya, rakyatnya sendiri nggak pernah diatur oleh mereka. Jadi mereka membuat ini... サンシャイン Sep, kalau mereka bisa gitu me menghambat yang yang tidak diinginkan seperti pornografi gitu masih.